Waktu hidupnya ditanyai Nabi Kapan hari kiamat itu ya Rasulullah Rasulullah bilang gak tahu. Bagaimana setelah wafatnya Terus bisa tahu? Ya Jadi Itu rahasia Allah Maka kalau ada berita Kalau Rasulullah Datang dalam mimpinya Menemui dia Alhamdulillah memberitahu kalau hari kiamat akan terjadi pada tahun sekian dan sekian itu mimpi bohong. Karena apa? Yang dimimpii enggak tahu syama'il Muhammadiyah. Enggak tahu apa? Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah itu postur tubuh Nabi Muhammad. Itu Postur tubuh Nabi Muhammad diberitakan lengkap Kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah itu Postur tubuh Nabi Muhammad itu S.A.W Itu seperti kita melihat foto beliau Atau lebih terang dari foto bahkan Diterangkan dengan rinci Bagaimana bentuk rambutnya Bagaimana bentuk dahinya Bagaimana bentuk alisnya Bagaimana bentuk kelopak matanya bagaimana bentuk hidungnya, bagaimana bentuk kumisnya, bagaimana bentuk bibirnya dan dan dan terus sampai bagaimana bentuk jari jemari kaki beliau. Lengkap diterangkan. Ya, apa yang dilihat oleh sahabat Nabi diberitakan. Riwayat-riwayat tentang bentuk tubuh Nabi itu namanya Bab Syama'il Muhammadiyah. Ya, Syama'il itu artinya postur tubuh. Ha? Nah, yang mimpi tadi, katanya Nabi datang ke dia memberitahukan kiamat terjadi tahun sekian dan tahun sekian, itu gak pernah belajar Syama'il Muhammadiyah. Sehingga dibohongi oleh Seton, ya. Nah, Seton menyerupakan diri ya sebagai dalam bentuk wajahnya bambang gentoleh. Terus ngaku saya ini Nabi Muhammad. Dia percaya, lawong nggak pernah belajar tentang apa itu Syama'il Muhammad dia. Hah, ya, pernah menuntut ilmu tentang sirah. Sirah Nabawiyah. Percaya terus setan dalam postur tubuh yang seperti itu memberi pesan nanti kiamat tahun sekian dan sekian. Jadi setan itu bisa berdusta ngaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad s.a.w. dalam mimpi itu tetapi tidak bisa menyerupakan diri dalam bentuk postur tubuh Nabi Muhammad s.a.w. siapa yang melihat dalam mimpinya Nabi Muhammad s.a.w. persis postur tubuhnya seperti yang diberitakan dalam Syama'il Muhammadiyah berarti dia melihat beliau ya jadi kalau mimpi, cocokkan dulu dengan Syamail Muhammadiyah Rambutnya Rasulullah Tidak keriting dan tidak lurus Hah? Alis beliau Tebal Dan bersambung Kemudian kedua Kelopak mata beliau Masuk ke dalam Hidung beliau tidak mancung dan tidak pesek. Mulut beliau lebar. Terangkan lengkap dalam syama'il itu. Apa yang disaksikan oleh sahabat Nabi? Tubuh beliau tidak tinggi, tidak pendek. Dahi beliau lebar, begitu diterangkan. Janggut beliau lebat, sampai menutup kedua kedua pundak apa kedua ini pundak ini ya. Uh apa lebatnya rambut itu beliau. Gak ada beliau bidang begitu kuat diterangkan. Kalau memang cocok seperti ini engkau melihat dalam mimpi dengan postur tubuh seperti ini berarti engkau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syaitan tidak bisa menyerupakan diri dengan postur tubuh beliau. Ya, Maka Apa yang diwasiatkan oleh beliau dalam mimpi Tidak mungkin menyelisihi apa yang Diwasiatkan oleh beliau ketika beliau masih hidup Di dunia ini Ya Tidak mungkin Dalam hal ini Rasulullah tidak tahu apa itu, kapan itu terjadinya hari kiamat. Ini riwayat yang sahihah masyhurah. Sangat populer. Ya. Dengan demikian kalau ada berita bahwa Rasulullah memberitahu akan terjadi kiamat tahun sekian dan sekian Itu sangat kelihatan Kelihatan apanya? Bohongnya dustanya berita itu Apalagi disertai dengan pesan Barang siapa yang memfotokopi berita ini dan menyebarkannya kepada orang lain Maka dia dapat rezeki sekian dan sekian siapa yang tidak menyebarkannya dia celaka kualat dan sebagainya tambah kelihatan bohongnya seperti pertanyaan kalau gajah naik becak yang kelihatan apanya ya bohongnya yang kelihatan Hah? Hah? seperti itu ya berita-berita nah, yang kayak gitu itu ya hati-hati di atas nama kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perkara kapan terjadinya kiamat rahasia Allah Qala akhbirni am, an amaratiha kemudian beliau menyatakan beritahu aku uh, orang ini menanyakan beritahu aku tentang tanda-tanda hari kiamat Tanda-tanda dekatnya terjadi hari kiamat Kala Maka beliau memberitakan tanda-tandanya apa? Antali dal amatu robbataha Pertama tanda-tandanya ialah Seorang amah budak perempuan Budak belian Perempuan Melahirkan tuannya Nah, di sini para ulama memahami pernyataan nabi ini ada dua dua pendapat pendapat pertama menyatakan bahwa yang dimaksud oleh nabi bahwa budak perempuan itu melahirkan tuannya ialah seperti yang diberitakan di sini di mana Karena terjadi kes, Kesimpangsuran Dalam hal jual beli Budak belian Ketika Orang tidak mengerti syariah Dalam hal tuntunannya Dengan perkara Budak belian Kalau dalam syariah Budak belian yang Melahirkan anak itu tidak boleh Dijual dengan dipisahkan dari anaknya Tidak boleh Kalau dijual ya harus lengkap dengan anaknya. Itu dalam tuntunan syariah Tetapi akan datang suatu masa di mana orang tidak mengerti tuntunan itu karena tidak mengerti agama, akhirnya si ibu dijual kepada orang lain, si anak dijual kepada yang lainnya lagi. Sehingga enggak ketemu. Tidak saling mengenal akhirnya. Ya. Kemudian Si anak Dibeli oleh seseorang Yang kemudian dibebaskan Terus dijadikan Diangkat menjadi anak angkat Sampai ini anak besar Tidak kenal ibunya dia siapa Terus kemudian Ibunya ini Pindah tangan-pindah tangan Pindah tangan Dijual kepada orang-orang terus-terus-terus Akhirnya suatu saat si anak ini membeli budak wanita yaitu ternyata ibunya sendiri. Terjadi kekacauan dalam hal tuntunan jual beli budak. Ini tanda dekatnya hari kiamat. Makna yang kedua para ulama memahami isyarat ini ialah Bahwa Terjadi Di akhir zaman itu Kedurhakaan Anak kepada Ibunya Sampai-sampai Memperlakukan ibunya Sebagai budak belian Sebagai Babu Ibunya diperlakukan seperti itu Karena keturhakaan si anak ini Nah ini tanda sudah dekatnya hari kiamat Kebejatan akhlak Anak yang biasa turhaka kepada uh, ibunya Iya yang berikutnya Wa antara al-hufat al-urat al ashai Bila engkau melihat Al-hufat Orang yang tidak beralas kaki Al-urah Orang yang Compang-camping melarat tidak berpakaian sampai seperti tidak berpakaian, saking melaratnya, ya tidak beralas kaki, nggak punya duit untuk beli alas kaki, pakaiannya compang camping sampai saking combang campingnya seperti telanjang, Al ala-alah orang yang betul-betul sengsara miskin. Hidupnya Papa Ru'a Ru'a Asya Pekerjaannya Cuman menggembalakan Kambingnya orang Biasanya Penggembala kambing Apa Bayaran ini Di zaman itu Cuman dapat apa gajinya Bila kambingnya Itu sudah beranak itu bisa ikut meres susu kambingnya. Nah, itu dapat ya segelas susu kambing. Jadi sangat melarat, sangat sengsara. Ya. Tiba-tiba Orang-orang yang melarat Orang-orang yang sengsara ini Berlomba-lomba untuk Bertinggi-tinggian dan berpanjang-panjangan bangunan Karena Terjadi kemakmuran yang luar biasa Sampai orang yang paling melarat pun Berubah hidupnya Menjadi orang-orang yang Kaya raya Begitu Tanda-tanda dekatnya hari kiamat Tentang riwayat Tanda-tanda dekatnya hari kiamat ini Para ulama menulis kitab Tentang hal tersebut Nah Antara lain Al-Imam Al-Qurtubi Menulis kitab tebal Dalam masalah ini Tentang uh, Hari kiamat tersebut Ya Dan juga para a'imah yang lainnya Juga ada thalibul ilm yang belakangan ini menulis kitab asyratis saah khusus tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat ya dan dikumpulkan di situ riwayat-riwayat tentang tanda-tanda yang diberitakan oleh nabi Dekatnya hari kiamat itu Antara lain disebutkan hadis Nabi Iyalah Kata Nabi uh, Terjadinya pada umat ini Munculnya pada umat ini Empat perkara Pertama E'jabal mar'i binafsi Masing-masing individu berbangga-bangga Dengan apa yang ada pada dirinya Ujuk Merasa hebat Masing-masing merasa hebat Ya, petentang-petenteng dengan yang lainnya Yang kedua Sebutkan Masing-masing orang, kebanyakan orang Mengikuti hawa nafsu Dalam hal halal dan haram Baik dan buruk Al-Haq dan Al-Batil Itu ukurannya ialah Hawa nafsu, selera hawa nafsu Ya Sehingga timbul di, tang, eh, di tengah masyarakat Semangat untuk akal-akalan dalil Al-Quran usunna al diakal akal-akal -akal Begitu rupa Untuk kemudian Kiranya mencocoki Kemauan hawa nafsu mereka Sehingga terjadi Gelombang Pengkaburan agama yang dahsyat Luar biasa Akibat hawan mutabak Hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga disebutkan ialah dunian mu'aththarah dunia perkara dunia yang lebih diutamakan. Perkara akhirat nomor tiga belas. Perkara dunia nomor wahid, maka segala-gala diukur dengan dunia, dunia yang sangat diutamakan. Ya, nah, kalau sudah lengkap terjadi berbagai fitnah semacam itu. Kemudian ditambah lagi yang keempat, shohan mutaan, kebahilan yang luar biasa. Tapi khusus bahil kikir di dalam perkara kebaikan, dalam perkara yang diutamakan di, dan diperintahkan oleh agama. Tapi di dalam perkara haram atau pelanggaran agama, oh. Bior-bioran itu Uang dan dana itu ha? Semalam bisa mengeluarkan uang di diskotik-diskotik Sampai ratusan juta Itu bisa Tapi untuk pembangunan masjid 10.000 yang penting ikhlasnya katanya 10.000 rupiah yang penting ikhlasnya gak malu orang seperti ini ya bukhul syedik kebakilan yang luar biasa nah, kalau sudah mendominasi kehidupan masyarakat itu empat perkara ini kata Nabi, ya sudah itu sudah sangat dekat dari kiamat fa'alaikum amfusakum pikirkan diri masing-masing saja sudah gak usah pikirkan sana sini sebab yang dipikirkan tidak mau dipikirkan ya jadi pikirkanlah Bagaimana Keselamatan diri Masing-masing Karena Malapetaka sudah Sedemikian Mengancamnya Ya Nah itu Salah satu dari sekian banyak Tanda-tanda Terjadinya atau dekatnya Hari kiamat Dan ada tanda-tanda kubrok Ah, ayat Kubroh tanda-tanda besar yaitu seperti lepasnya dajal dari apa belenggunya maka fitnah dajal merata di mana-mana. Ketika kapan lepasnya dajal itu ketika kejahilan tentang agama ini merata di mana-mana. Aduh, kalau kita melihat kondisi sekarang. Sudah dekat sekali ini Keluarnya dajjal ini Aduh, aduh, aduh. Kalau dajjal itu Lepas dari Belenggunya Allahu Akbar Tidak ada orang yang selamat Kecuali yang dilindungi oleh Allah Habis Sampai diberitakan oleh Nabi Ada orang yang yakin Dajjal itu Kafir Karena Dajjal Pergi kemana-mana Kecuali Mekah dan Madinah Itu ngaku penjelmaan dari Allah Sampai diberitakan Oleh Nabi Ada orang yang yakin Dajjal itu kafir gitu ketemu dajal terus mendengarkan omongan dajal itu. Oh, gitu ya. Oh. Oh. Ya wis kalau gitu beriman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau keluar dajal, larilah ke gunung. Dan jangan PD kamu. Kemudian oh kalau saya yakin kuat terus menemui ah modar kamu. Habis biskam. Di diundang miring sama dajjal. Langsung kamu beriman kepadanya. Beriman pada dajjal, dajjal berarti kufur kepada Allah. Kufur kepada dajjal berarti beriman kepada Allah. Sampai-sampai diberitakan oleh Nabi Ketika dajjal itu keluar Perempuan Keluar dari rumahnya Langsung beriman kepadanya Sehingga orang-orang mukmin Waktu itu mengikat ibunya Dan istrinya Dan anak-anak perempuannya Di tiang-tiang rumah Untuk supaya mereka jangan keluar dari rumah Sebab keluar Habis Begitu dahsyatnya dajjal lah, Kalau sudah kita lihat Kondisi sekarang dajal-dajal kecil sudah Beterbangan di mana mana Pakai ayat, pakai hadith La ilaha illallah Sudah dekat sekali ini dajal yang Sesungguhnya keluar Ya Rabbi Allah. Rasulullah berdoa Dan selalu Diucapkan doa ini Allah ma'ini a'udhu min min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil wa min adabil kabri wa min fitnatil masihid dajjal ya Allah aku berlindung kepadamu dari fitnahnya hidup dan fitnahnya mati dan aku berlindung kepadamu dari adab kubur dan dari fitnahnya dajjal seluruh dunia akan kena kecuali Mekah dan Madinah saja Karena kedua kota ini dijaga Oleh para malaikat Allah Sehingga Dajjal tidak bisa mendekat Kepada kedua kota ini Nah Maka Ini adalah tanda-tanda Kiamat yang diberitakan Oleh Nabi Ya Sampai diberitakan Ketika Dajjal keluar Sehari itu berlangsung Selama setahun sehari hari kedua setengah tahun hari ketiga kemudian lebih sedikit dan kemudian lebih sedikit dan kembali kepada hari yang biasa seperti kita jalani sekarang yaitu 24 jam nah ini kengerian ya kalau bu kalau lihat kenyataan ini Mungkin sebelum kita mati Sudah keluar itu dajjal Atau Setelah kita mati anak kita yang Mengalami itu dajjal Ya Jadi sudah sangat Dekat sekali dengan Peristiwa Keluarnya dajjal karena Mayoritas Tanda-tanda Dekatnya hari kiamat ah, Sudah Keluar semua Kecuali yang deket-deket Yaitu seperti Apa? Dajjal Dan apa Lahirnya Imam Mahdi Dan besarnya Imam Mahdi Di negeri Syam Kemudian dibaiatnya Imam Mahdi Di Ka'bah Kemudian turunnya Nabi Isa bin Mariam Tanda-tanda Ya, Dajjal dibunuh Dan tentaranya dihancurkan Oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi Dan terjadi pertempuran yang dahsyat Tentara Dajjal melawan tentara Imam Mahdi Dan disebutkan bahwa Sampai terjadi kekalan total tentara dajjal setelah dibunuhnya dajjal Sampai-sampai pohon dan batu berbicara Dan bicaranya didengar oleh seorang, setiap muslim Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada, ada ada Yahudi Di belakangku bunuhlah dia dan dibunuh kecuali pohon gherkot yang dinamakan gherkot yang nabi katakan pohon yahudi ya. begitu tentang asyaratis sah. dan itu lengkap diberitakan oleh nabi dalam ratusan kalau tidak ribuan hadith sahih tandanya. Khusus tentang bab ini yang menunjukkan betapa pentingnya bab asratis saa, bab tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu. Dan terakhir akan tanda yang paling besar ialah terbitnya matahari di barat. Ah sudah begitu terbit matahari dari barat seluruh pintu taubat ditutup tidak ada lagi orang yang ma masuk Islam atau taubat dari amalannya diterima oleh Allah tidak diterima lagi sudah ketika matahari sudah terbit dari barat ini terakhir sudah selesai setelah itu maka terjadilah hari kiamat itu ditiupkannya sangkakala, ha kehancuran alam ini seluruhnya, yaitu pada orang-orang paling jahat dari bani adam. sampai-sampai diberitakan oleh nabi mereka itu tidak kenal walaupun apa, kalimat Allah tidak lagi kenal Al-Quran diangkat ke langit di malam hari ketika mereka tidur sehingga di seluruh dunia tidak ada lagi lafal satu ayat pun daripada Al-Quran mushaf Quran bagaimana? kosong isinya, kertas kosong isinya, tiba-tiba pagi hari didapati mushaf Quran kosong blong, itu itu apa kertas yang ada padanya karena Al-Qur'annya sudah diangkat ke langit sudah terjadinya hari kiamat itu pada orang-orang yang demikian di dunia tidak lagi disebut zikir tidak lagi disebut lafadz Allah nah itu terjadi Tumma fil nihayati disebutkan dalam hadit ini insarafa orang ini setelah tanya tentang asyratis sa'at tanda-tanda dekatnya hari kiamat insarafa dia berpaling fa qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam maka nabi menyatakan adad riya umar man isain tahukah engkau wahai umar siapa penanya tadi qultu Allah wa rasuluhu a'lam Aku katakan bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala hada jibrilu atakum yu dinakum. Ini jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Jadi yang datang tadi jibril menyerupakan diri sebagai manusia. Dan begitulah Jibril, begitulah Allah mengajari manusia Ada yang menganggap, ada yang menjadikan hadith ini sebagai dalil Bolehnya adanya sandiwara Ya Bagaimana hadith ini dijadikan dalil untuk membolehkan adanya sandiwara atau film atau apa ha? padahal di dalam hadis ini tidak ada kedustaan sama sekali padanya jibril tidak ngaku-ngaku oh saya ini sebagai si fulan dan si alan sampai dikesankan atau difahami oleh orang ini manusia yang dekat sekali datangnya karena uh, rambutnya yang Bersih, bajunya yang bersih Tetapi tidak ada yang kenal Tidak ngaku-ngaku Tidak dusta Jibril ya, Tidak memerankan Sebagai si e, Fulan dan si Alan Si Polan atau si Ini dan itu, tidak ngaku-ngaku Jibril Dari mana Sisi kesamaannya dengan sandiwara Kalau sandiwara Penuh dengan kedustaan Ada yang memerankan diri Kalau sandiwaranya sedang berbicara tentang iblis, memerankan diri sebagai iblis. Astagfirullah. Menyerupakan diri sebagai iblis tidak boleh apalagi memerankan diri sebagai iblis. Lu ini kan cuman boongan. Lah kalau masa agama mau diajarkan dengan melalui cara boongan kayak gitu. ada dusta. Lu ini cuman film aja, film. Hadza kadib. Itu adalah Dusta Ya Kata Nabi apa? Iyakum wal kadib walau fil mizah Hati-hati kalian Dari dusta walaupun dalam Perkara bohongan Tidak sungguhan Tidak boleh dusta Apalagi Di dalam perkara Apa? Da'wah kok pakai Dusta yaitu pakai Sandiwara ada yang memerankan diri Sebagai Umar bin Khattab. Padahal Anjingnya Umar Lebih mulia dari dia Hah Mau memerankan diri se Sebagai orang yang begitu mulia Dan sebagai Umar Ada dusta Lalu bagaimana sisi kesamaannya dari dalil ini? Dalil ini sama sekali tidak memberitakan bahwa Allah membuat sandiwara. Benar-benar yang ditampilkan di sini bukan sandiwara. Tidak ada unsur dusta di dalam riwayat ini. Jibril menampilkan diri sebagai manusia bukan dusta. Nah, jadi... Istidlal mengambil dalil yang ngawur itu namanya, ngawur wur itu namanya. Ha? Ha, jadi, Akuwannya fitina azzaqmu Allah, Jibril mengajari kalian agama tentang kalian diajari bagaimana adab orang yang menuntut ilmu agama datang. Ke majelis ilmu Dengan penuh keseriusan Bukan majelis ilmu itu tempat untuk tidur ya? Majelis ilmu tempat untuk Mengisi otak itu dengan ilmu Karena akal pikiran yang kosong Yang blank dari ilmu Itu kurang lebih sama dengan kebo. Balhum adzal bahkan lebih rendah daripadanya. Ya. Ilmu agama ini mengangkat derajat orang yang menerima dan menyerapnya. Ha. Ditambahkan di sini adab sopan santun di dalam menghadapi majelis ilmu, duduknya yang benar. Ya sampai ditampilkan duduknya Jibril seperti kondisi duduk tahiyat taaduban. Dalam hal untuk mengajarkan adab sopan santun duduk dalam tolakul ilmi menuntut ilmu agama. Ya, nggak sloncor terus gurunya disuruh ngaca sama telapak kakinya begini. La lah ya Allah. Muhawur tenan. Tidak ada sopan santun. Nah, nah jadi betul-betul ditunjukkan oleh uh, Jibril untuk mengajarkan agama itu nih adabnya. Memakai baju yang benar, yang rapi. Dan datang ke majelis ilmu dengan segar ah ha, tidak lucu, ah ha, begitu rupa para sahabat Nabi kalau datang ke majelis ilmu sampai diberitakan itu lebih semangat dari pengantin yang datang ke walimah tul urus. Gimana pengantin? wangi-wangian, acunya rapi, seker penuh semangat mau jadi pengantin ya sem penuh semangat begitu ini lebih dari itu para sahabat itu datang ke majelis ilmu itu seperti itu semangatnya Masya Allah ya, sehingga gak ada yang ngorok tuh Ya, liat aja sudah sebel apalagi mau ngajari apanya yang mau diajar ha apalagi goyang-goyang kepala gandul gandul aduh aduh aduh ha? ngerusak pemandangan ya iya merusak lingkungan haa itu harus dilaporkan ke walhi itu Penjaga lingkungan hidup itu apa? Iya Harus dilaporkan ke sana itu Karena merusak lingkungan hidup yang kayak gitu-gitu Yaitu majelis ilmu Jadi Begitu rupa ditunjukkan Adab sopan santun Untuk mendatangi majelis ilmu Karena majelis ilmu sebagai Majelis yang dihadiri oleh Para malaikat Allah Majelis ilmu seperti ini, para malaikat Allah hadir, ya, berdesak-desakan di majelis ilmu ini. Nah, ya, maka ini tentu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya. Sampai-sampai Allah menyebut orang yang duduk di majelis ilmu ini, kata Nabi disebut namanya dan nama bapaknya Fulan bin Fulan dari hambaku duduk di majelis itu Fulan bin Fulan dari hambaku disebutkan dan diumumkan di hadapan para malaikat Allah Fulan bin Fulan ngantuk di majelis itu begitu rendahnya kalau diumumkan demikian ya kita berlindung kepada Allah untuk jangan sampai kita disebut dengan kehinaan seperti itu oleh Allah karena siapa yang dihinakan oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Ya. Begitu hadis yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang al Islam Al-Iman Al-Ihsan Macam-macam amalan, amal, amalan Ibadah Yang tertinggi ha? Apa itu Islam Apa itu Iman Apa itu Ihsan Maka ikhwanna fit dina Azagmullah Kita diberitahu Macam-macam Ibadah seperti ini Untuk kita Memperjuangkan Diri mencapai Kedudukan itu Yaitu kedudukan yang tertinggi Yaitu apa? Al-Ihsan Ketika Kata Nabi Seorang beribadah kepada Allah Seakan-akan melihat Allah atau kalau Tidak melihatnya Merasa yakin sedang Dilihat oleh Mama. Nah ini alihasan. Ya. Wallahu a'lamu bish-shawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kata penanya, Ustaz, anda pernah dapat informasi dari teman Bahawa salat yang benar yaitu salat zuhur adalah eh, setengah satuan Tergelincirnya matahari sedikit ke barat. Apakah sholat yang mengikuti waktu umum tidak sah? Manakah yang utama? Yang dituntunkan oleh Nabi ialah sholat itu atau ibadah kaum muslimin itu dengan rukyah. Rukyah itu memandang yaitu kalau berkara solat rukyahnya kepada apa bayang-bayang sinar matahari bagaimana kita lihat yaitu rukyah terhadap fajar ketika terbit fajar di timur rukyah bukan hisab kan hitungan, ah, ha? kemudian ketika dohor, ketika terkelincir ke barat, yaitu bayang-bayang benda itu condong ke arah timur, karena mataharinya sudah di arah barat, sudah menuju, uh, uh, sudah melewati garis tengah, ah. Ha? atau garis apa ya garis tengah daripada posisi matahari di mana sudah masuk ke wilayah barat. Waktu asar yaitu ketika bayang-bayang benda itu lebih panjang daripada bendanya. Bayang-bayangnya tentu ke arah timur karena mataharinya sudah semakin ke barat. Waktu maghrib yaitu sudah ter, e, tampak ketika merah-merah itu terdapat terlihat di e, barat. Di sebelah barat di kaki langit terlihat tanda merah-merah. Dan Waktu isya yaitu ketika tanda-tanda merah itu sudah hapus dengan kelamnya malam Jadi semua tanda-tanda ini tentang tuntunan sholat, waktu sholat itu dengan ruqyah Dengan me melihat, bukan dengan isyak Untuk kemudian menyatakan bahwa solat yang berdasarkan apa jadwal abadi, yang tentunya jadwal abadi itu ditulis dengan ilmu hisab, untuk mengatakan bahwa solat yang mengikuti tuntunan itu.